Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa asuhabihi ila yawmiz ziham Amma ba'du Para pendengar kaum muslimin yang berbahagia Puji syukur Alhamdulillah Kita sampaikan kehadirat Allah SWT Atas limbah nekmatnya Yang sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah siam Diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahuwataala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membimbing kita untuk menuju satu titik tujuan hidup yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dengan perantara syariat Islam. Para pendengar kaum muslimin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita masih dapat menjalankan ibadah siam Ramadan yang pada hari ini insyaallah Kita berada pada hari yang ke-8 pada syahri Ramadan tahun 1431 Hijriah ini Semoga kita diterima semua amal-amal kita Wabil khusus amal ibadah atau ibadah siam kita Sangatlah merugi apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan ini Dosa-dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu, marilah kesempatan pada bulan Ramadan ini Kita gunakan untuk menebus semua kesalahan Memohon ampun, bertaubat kepada Tuhan Allah Subhanahu SWT Karena Allah telah berjanji melalui sabda Rasulullah yang pengertiannya saja bahwasanya pada bulan Ramadan ini seluruh doa akan dikabulkan, seluruh dosa akan diampuni. Tentunya saja dosa yang kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak mohon ampun kepadanya, tentunya Allah tidak memberikan pengampunan itu kepada kita. Karena kita sendiri tidak mau mohon kepada Allah untuk diampuni dosanya Nah kenapa Allah repot-repot mengampuni Pada hamba yang tidak mau minta ampun atas segala kesalahannya Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Rasulullah SAW telah menyampaikan sebuah hadisnya Iyakum wasidqa fa'ina sidqa yadi birri. Wa inal birrah yahdi ilal jannah Kalian harus berbuat Jujur Karena sesungguhnya kejujuran itu Akan membimbing kita Untuk menuju satu kebaikan Dan kebaikan itu akan menuntun kita Untuk menuju surga Pendengar yang berbahagia Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini pada bulan Ramadan ini merupakan satu momentum yang sangat tepat bagi kita sebagai umatnya paling tidak untuk berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Di mana termasuk orang-orang jujur pada zaman seperti ini adalah termasuk manusia langka. Sifat-sifat yang hampir punah yang perlu untuk dilestarikan. Kita melihat kita sering menyaksikan di mas media, media cetak, ataupun media yang lainnya. Banyak sekali terjadi kebohongan-kebohongan. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu lagi mengatakan C, padahal permasalahannya sama. Sehingga hal ini menimbulkan kerutan di masyarakat, kerutan di tataran kenegaraan. Kenapa? Karena tidak adanya kejujuran atau sifat sidik. Sifat sidik ini merupakan induk dari sifat-sifat yang lainnya. Dengan sikap kejujuran ini, maka kita akan menelurkan sebuah sikap yang selalu siap, yang selalu berperilaku tentang kebaikan. Nah. Kebaikan-kebaikan inilah yang dapat menghantarkan kita Untuk menuju syurga Secara syar'i demikian Oleh karena itu para pendengar Kaum muslimin yang berbahagia Pada kesempatan bulan Ramadan ini sekali lagi Kami mengajak khususnya pada diri saya sendiri Pada kaum muslimin para pendengar semuanya yang budiman Marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, menjadi hamba-hamba Allah yang sidik sebagaimana yang telah diuswahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nilai kejujuran itu kadang-kadang secara fisik, secara material dirasakan pahit adanya. Tetapi itu sebetulnya sangat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu misal Baru-baru saja hal, hal yang mencuat di dunia pendidikan Kasus ujian nasional Ada beberapa sekolah Yang melaksanakan ujian dengan tidak jujur Kenapa? Karena takut tidak lulus Nah ketika hal itu terbongkar Apa yang terjadi? Ternyata ini melanggar undang-undang Akhirnya Itu adalah sebuah kejahatan Itu merupakan tidak pidana Baka pelakunya masuk penjara Ini adalah ketidakjujuran seperti itu Namun kadang-kadang kejujuran dirasakan pahit Misalnya Ada siswa yang jujur Satu sekolah yang jujur Sehingga harus menelan pil pahit Dengan kejujurannya itu sebagai ujian Apakah jujurnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Atau karena terpaksa Atau karena memang belum ada kesempatan Untuk berbuat tidak jujur Contohnya sekolah yang ujian nasionalnya Dilaksanakan dengan jujur Tapi ternyata malah banyak yang tidak lulus Ini memang dirasakan seperti menelan pil yang pahit Tapi ketika pil itu sudah masuk dalam tubuh Maka dia akan menjadi obat Artinya anak-anak yang tidak lulus itu bisa menjadi terapi Oh kenapa saya tidak lulus Ternyata bisa di Identifikasikan permasalahan yang ada Satu Ya mungkin Cara mengajarnya yang kurang tepat Anaknya yang memang Tidak sinawangel Ini merupakan hal yang kompleks Nah dengan demikian Ini bisa merupakan menjadi sok terapi Bagi sekolah itu Sehingga kedepannya sekolah itu akan Menjadi sekolah yang baik Menjadi sekolah yang jujur Nah ini Ini memang dirasakan secara material Menyakitkan Sebuah penderitaan Anaknya tidak lulus dan sebagainya Tapi sementara mohon maaf Allah juga memberikan Semacam istidrat Bahasa jawanya dilulu Sekolah-sekolah yang pelaksannya tidak jujur Aman-aman saja Siswanya selalu lulus Dengan mengembirakan 100% Inilah Hal ini kalau tidak diantisipasi Maka ia akan menjadi sebuah racun Pendengar yang berbahagia Bukan hanya di dunia pendidikan saja Itu hanya soal contoh kecil Di dalam kehidupan manusia Tentang sikap jujur Dan sikap yang tidak jujur seperti itu Masih banyak lagi Sangat banyak lagi Utamanya kalau kita kasus-kasus Hukum kasus-kasus pidana -kasus, yang ada di kita saksikan lewat mass media di televisi Pada umumnya Kita melihat bagaimana para pejabat Yang bertabrakan dengan hukum Karena ketidakjujurannya Karena tidak amanah Dengan amanat yang telah diberikan kepadanya Oleh karena itu Rasulullah telah membimbing pada kita Ada sebuah doa Yang bunyinya Allah ma'arinal haqqo haqqo Ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya. Artinya ketika ada permasalahan yang benar, kita tidak mengkafum flase. Kita tidak mensamarkan kalau A ya dikatakan A. Tidak amin atau setengah A atau kira-kira A. Dan lanjut doa itu wa arinal badila badila. Dan tunjukkanlah kepada kami, Perlihatlah kepada kami akan kebatilan itu batal adanya Kejahatan itu jahat adanya Artinya ketika kita tahu bahwa hal itu tidak benar Hal itu melanggar aturan Baik aturan Tuhan Tuhan Allah SWT Maupun aturan-aturan pemerintahan yang sah Ini tentunya kita berani mengatakannya seperti itu Ini banyak terjadi di masyarakat Kadang-kadang karena rasa takut kadang-kadang kita karena rasa loyalitas kita pada atasan, kadang-kadang karena rasa sungkan dengan tetangga, maka sesuatu yang yang batil ini kita katakan setengah batil. Atau kadang-kadang ada sebuah pembenaran terhadap hal-hal yang salah. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka azab Allah yang akan diturunkan. Kalau ketidakjujuran sudah merajalela di atas dunia, maka dunia ini akan hancur. Allah akan menghukum umat yang tidak jujur ini dengan berbagai bencana. Mungkin akan turun banjir, mungkin akan ada angin taufan ada badai, ada tsunami, ada gempa dan sebagainya dan sebagainya. Namun kadang-kadang kita manusia tidak mampu untuk berpikir tentang hal-hal seperti itu atau kadang-kadang juga tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kita mengerti tapi pura-pura tidak ngerti. Inilah sifat-sifat kepura-puraan. Sifat kemunafikan kita kepada Tuhan Kepada Allah Ini yang mulai puasa ini Mulai bulan Ramadan ini Marilah kita kis Tentunya juga bertahap sedikit demi sedikit Tapi harus dimulai Minimal dari diri kita sendiri Lama-lama pada sanak keluarga Yang akhirnya bisa menyebar ke seluruh Masyarakat manusia dan bangsa ini Fah insya Allah Kalau kita sudah sesuai dengan Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidaknya selalu berlaku jujur Maka insya Allah kehidupan kita Masyarakat kita akan menjadi Masyarakat yang tenteram Masyarakat yang tenang Masyarakat yang damai Tidak ada hal-hal yang menjadikan Hidup ini menjadi tidak tenang Pendengar kaum muslimin yang berbahagia Sebenarnya orang yang tidak jujur Orang yang berbuat salah itu hidupnya tidak akan pernah tenang Walaupun sesama manusia tidak tahu Tapi Allah akan mengetahui segalanya Allah tidak pernah tidur Allah tidak akan pernah mengalpakan sesuatu pun Sedikit, sekecil apapun Dari apa yang telah hambanya lakukan Oleh karena itu memang Allah maha mengetahui Dan maha mendengar segala apa yang dilaksanakan oleh hamba-hambanya Pendengar kaum muslimin yang berbahagia yang selalu dirahmati Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan sedikit tausiah. Semoga ini menjadikan peringatan khususnya bagi saya secara pribadi dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Usiku manafsibitaqwallah, falillahi alhamdu wataufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.